Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashhabihi ajmain wa man Ibu-ibu, uh, pertemuan kita Dua pekan yang lalu Sedang membahas beberapa makna dari Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Dan poin terakhir yang kita bahas adalah Bahwa Allah itu mahat tinggi Tinggi dalam tiga hal Pertama tinggi dalam masalah kekuasaan Kedua tinggi dalam hal kedudukan Ketiga tinggi dalam hal zat Keberadaan Allah juga berada di tempat yang tinggi Dua poin pertama Bahawa Allah tinggi dalam hal kekuasaan dan kedudukan Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya Adapun Allah tinggi dalam hal zat Ini banyak yang mengingkari Padahal banyak ayat dan hadis Yang secara tegas menjelaskan keberadaan Allah secara zat di tempat yang tinggi Allah itu berada di atas aras Ada beberapa dalil yang menunjukkan Allah pun maha tinggi dari segi zat Dan sudah 9 poin Uh, Hujjah Atau argumen Yang menjelaskan Bahwa Allah itu Berada di atas Poin yang ke sembilan Yang sudah kita jelaskan adalah Bahwa Diangkatnya tangan Tangan manusia Ketika berdoa Yang Memanjatkan doanya Kepada Allah Nah diangkatnya tangan ini menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Bahkan dalam hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Nahr. Hari Nahr itu hari penyembelihan, hari ke-10 bulan Dhul Hijjah Idul Adha. Ketika khutbah beliau Seusia khutbahnya mengangkat kepalanya ke langit Maksudnya menengadah Kemudian berkata Allahumma halbalagtu Allahumma halbalagtu Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan hal ini? Apakah aku sudah menyampaikan hal ini? Beliau berkata demikian Sambil menengadahkan wajahnya ke langit ini menunjukkan bahwa Allah yang diseru dalam ucapan beliau itu berada di atas Itu dalil yang kesembilan yang menjelaskan keberadaan Allah di berada di atas Kesepuluh Nas-nas yang ada Nas itu teks, keterangan, ayat atau hadis Yang ada tentang penyebutan arsh dikatakan bahwa arsh itu ada di atas. Allah berada di atas arsh tersebut, seperti surah Ghafir ayat ke lima belas. Allah berfirman rafi'ud zul arsy Allah lah yang mengangkat derajat sebagai pemilik arsy Dalam Thoha ayat 5 Ar-Rahmanu 'alal arsy Allah yang Maha Rahman istiwak di atas arsy Istiwa itu artinya tegak di atas ars Dalam hadis sahih Bukhari Dari Abu Hurairah radhiyallahu RA Nabi SAW bersabda Inna fil, fil jannati mi'ata daroja A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih Tukullu darajatayni ma baynahuma kama baynah sama'i wal'ab. Fa'idha sa'altumu waha fas'aluhul firdaus. Fa'innahu awsatul jannah wa'alal jannah. Wa fauqa arshihi ar-Rahman. Wa minhu tufajiru anharul jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di dalam surga ada seratus tingkatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Jadi bagi para mujahidin saja di surga itu ada seratus tingkat. Jarak antara dua Tingkat, dari tingkat pertama ke tingkat kedua Sejarak antara langit dan bumi Langit dan bumi, wah jaraknya menurut kita amat sangat super jauh Tidak akan terjangkau seumur hidup kita Nah sejauh itu pula jarak satu tingkat ke tingkat yang lainnya di surga Ini ada seratus tingkat 100 tingkat juga bukan seluruh surga Tapi itu adalah 100 tingkat yang disediakan khusus untuk Mujahidin Di jalan Allah Maka apabila kalian mau meminta surga kepada Allah Mintalah surga Firdaus Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tengah sekaligus paling tinggi Itu surga turdaus Ya paling tengah, ya paling tinggi Bagaimana mungkin paling tengah tapi juga paling tinggi Kalau paling tengah berarti ada yang lebih tinggi gitu ya Nggak di tengah Kalau paling tinggi berarti bukan di tengah Maka dijelaskan ini saya dapat penjelasan dari Syekh Muhammad Khalifah At Tamimi ketika menjelaskan sebuah kitab aqidah berjudul Risalah At Tamria Sunnan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah. Beliau menyatakan bahawa surga, sur, tingkatan surga itu ibarat parabola, baskom yang tertelungkup, gitu ya, ibarat batok kelapa yang tertelungkup. Itu tingkatan surga. Sehingga yang paling tinggi otomatis juga paling tengah. Ya di tengah-tengah paling tengah ya juga paling tinggi. Seperti itulah tingkatan surga. Oleh karena itulah Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila kalian minta surga kepada Allah Mintalah surga Firdaus Karena surga Firdaus itu surga yang paling tengah Sekaligus paling tinggi Dan di atas arash Ada Ar-Rahman Maksudnya Ar-Rahman itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari arash itulah Terpancar sungai-sungai surga Jadi sungai-sungai yang mengalir di surga itu Bersumber dari ars Allah subhanahu wa ta'ala Ars itu berada di atas Di atas surga Nah di atas ars Allah istiwa Allah tegak Dan ini menunjukkan Keberadaan Allah itu amat sangat tinggi Allah ada di atas Di atas mana? Di atas aras Karena aras adalah makhluk Allah yang tertinggi sekaligus terbesar Inilah dalil ke-10 Yang menjelaskan keberadaan Allah secara zat Bahwa Allah berada di tempat yang amat sangat tinggi ke-12. Eh Ke-11. Apa yang Allah kisahkan tentang Firaun la'anahumullah? Ketika Firaun mendustakan Nabi Musa alaihis yang menyatakan bahwa Allah itu Maha Tinggi. Kata Nabi Musa Allah itu Maha Tinggi berada di atas. Ya Tuhan langit. Maka Firaun berkata, wa fir'aunu ihamman ibni la'ali ablughul asbab asbaba as samawat fa'attaliu ila Musa. Karena Firaun Hai hey, Hamman, Hamman itu arsiteknya di zaman Firaun. Bangunkan untukku sebuah menara yang tinggi Aku akan naik ke menara itu Sehingga bisa sampai kepada Puncak-puncak langit Lalu aku akan bisa melihat kepada Tuhannya Musa Kepada ilahnya Musa Kepada sesembahan Musa Jadi Fir'aun Ngomong seperti itu Mendustakan ucapan Nabi Musa AS Yang menyatakan bahwa Allah itu adalah penguasa langit dan bumi penguasa Penguasa barat dan timur Serta apa-apa yang ada di antara keduanya Dan Allah yang menguasai seperti itu Berada di atas langit Berada di atas seluruh makhluk dan terpisah dari makhluk Tetapi tidak ada sesuatu pun dari makhluknya Yang tersembunyi dari ilmu Allah Nah ayat ini pun menunjukkan Allah ada di atas Kedua belas Tentang kisah Bahwa Allah berbicara Salah langsung kepada Nabi Musa Ketika Allah itu Menyatu dengan gunung Lalu gunung itu Hancur luluh karenanya Nabi Musa kan ingin melihat Allah Kata Allah coba lihat Gunung itu Kalau nanti Gunung itu tetap pada tempatnya kamu bisa melihat aku. Ternyata gunung itu hancur berkeping-keping. Kata ima, Imam Ibn Khuzaimah, rahimahullah. Beliau membantah kalangan sufi yang menyatakan Allah itu ada di mana-mana. Allah itu menempati semua tempat Berada di setiap Makhluk Dibantah oleh Imam Ibn Khuzaimah Kata Imam Ibn Khuzaimah Seandainya Allah Berada di setiap tempat Ada di mana-mana Sebagaimana yang diyakini oleh Kaum Mu'adilah Mu'atilah itu orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Seperti Jahmiah, seperti Mu'tazilah dan yang lain-lainnya Nah, Mu'tazilah dan Jahmiah dianggap Mu'atilah karena mengingkari Kata Imam Ibnu Huza'imah, seandainya Allah menempati semua tempat. Ada di mana-mana. Maka, apa yang terjadi? Yang terjadi, setiap tempat itu akan hancur luluh. Akan berkeping-keping, sebagaimana gunung itu pun hancur luluh, berkeping-keping. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala... Berada di sana Hancur luluh Tidak akan Tahan, tidak akan kuat Nah sedangkan kita mengetahui Bahwa semua tempat di kita ini Tidak hancur Tidak luluh Menunjukkan Allah itu Bukan berada di mana-mana Menunjukkan Allah itu Tidak menempati semua tempat tapi Allah berada di atas di atas arsy. Nah, oleh karena itu di dalam surah Al-A'raf ayat 143. Falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakk. Ketika Allah menempati gunung itu, maka ternyata gunung itu hancur berkeping-keping. Ini menunjukkan tidak mungkinlah Allah menempati gunung atau makhluk manapun. Akibatnya akan hancur. Inilah bantahan Imam Ibnu Khuzaimah terhadap orang-orang yang menyatakan Allah itu ada di mana-mana. Allah itu menempati setiap tempat Padahal Keyakinan Allah ada di mana-mana ini Sudah merebak di kalangan kaum muslimin Dikatakan oleh orang-orang yang disebut Ustaz da'i Malah kalau tidak salah Saya dengar Judul Allah ada di mana-mana ini Menjadi judul sebuah tayangan di televisi katanya tas sinetron entah kisahnya tentang apalah ini satu keyakinan yang keliru itulah beberapa ayat dan juga hadis yang menunjukkan bahwa Allah ada di atas arsy selain ayat dan hadis ucapan-ucapan para sahabat pun banyak yang menyatakan Allah berada di atas hanya empat contoh yang saya kemukakan, yang dikemukakan di dalam kitab ini. Pertama ucapan Umar ibrahim radhiyallahu an. Kata Umar, Inna malamru min hauna wa ashara biadihi ilas sama. Kata Allah, semua urusan itu hanyalah berasal dari sana nih. Beliau mengatakan begitu sambil menunjuk berisyarat dengan tangannya ke arah langit. Sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Juga ucapan Umar yang menyatakan "Wailul lidyanil min diyani sama." Celakalah para pemilik agama dunia karena melepaskan diri dari agama langit. Yang dimaksud agama bumi ini adalah agama yang dibikin oleh makhluk yang ada di bumi. Sedangkan agama langit adalah agama yang bersumber dari Allah yang ada di langit. Langit berarti di atas. Itu ucapan Umar. Kedua, ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau menyatakan al arshu fauqul ma, wa Allahu fauqul arsh, la yikhfa alihi shayun min aamalikum. Arsh berada di atas air. Nanti ada penjelasan bu, bahawa di atas tujuh lapisan langit. Itu ada air Yang Di atas air ini ada kursi Jarak antara Air sampai ke kursi itu Sejauh langit dan bumi Di atas kursi nanti ada air lagi Di atas air itulah ada ars Apa? ulangi di atas langit yang tujuh ini ada air di atas air ada kursi Allah di atas kursi ada air lagi di atas air ini ada arsh jadi persediaan air super banyak ibu jadi kata Abdullah bin Masud al Arshu faukalma arsh itu di atas air Allah berada di atas arsh tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dalam pan dalam pandangan Allah dari amal-amal kalian. Serahasiapun amal kita, Allah lihat, Allah tahu, Allah mengawasi. Walaupun dia berada di atas ars. Ini ucapan Abdullah bin Masud. Ketiga ucapan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya. Tentang kasus pembunuhan terhadap Uthman bin Affan radhiyallahu an, Setuju enggak dengan pembunuhan Uthman ini? Aisyah menjawab, walakin alim min fawq arshi ani lam uhib qatlahu. Kata Aisyah, tapi. Allah yang berada di atas arasy mengetahui bahwa aku tidak suka terhadap pembunuhan Utsman. Aisyah ketika menyatakan saya tidak suka terhadap kasus pembunuhan Utsman mendukung pernyataan itu dengan ilmu Allah Yang menyatakan Allah yang berada di atas aras Mengetahui bahwa aku tidak suka terhadap pembunuhan Uthman. Dalam ucapan ini terkandung penjelasan Bahwa Aisyah meyakini Allah berada di atas aras Kempat Ibn Abbas Radiyallahu anhumat Ucapan Umar Uda, Ibnu Masud Uda, Aisyah Uda Sekarang Ibnu Abbas Kata Ibnu Abbas Al-Kursi mau ul-qadamain Wal-Arshu la yakdiru ahadun qadrah Kursi adalah tempat kedua kaki Allah sedangkan arsh tidak ada seorang pun yang mengetahui ukurannya saking besarnya. Lalu Ibn Abbas menyatakan lagi inna taala karena arka karena ala arshii qabla ayy aluqashay'an sesungguhnya Allah sebelum dia menciptakan apapun dia ber sudah berada di atas arsy. Sesungguhnya Allah berada di atas arsy sebelum Dia menciptakan apapun. Juga ucapan Ibnu Abbas kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah waktu itu difitnah dengan kisah hadisul ifki Hadisul ifki itu ucapan bohong, ucapan palsu. Waktu itu kan Aisyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa untuk suatu perjalanan safar. Aisyah ditandu, tandunya tertutup. Pas perjalanan pulang sebelum sampai di Madinah, Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat istirahat dulu di tengah jalan. Ketika istirahat itulah Aisyah turun keluar dari tanduknya untuk buang hajat. Tanpa ada seorang pun yang tahu termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah sedang keluar agak jauh ke tempat yang agak sepi rombongan berangkat lagi tandu Aisyah pun dipanggul lagi tak ada seorang pun yang tahu bahwa tandu itu kosong Aisyah selesai menunaikan hajatnya mendapati tempatnya sudah kosong dari kejauhan kelihatan rombongan nabi dan para sahabat sudah jauh Akhirnya Aisyah jalan kaki Ternyata di belakang Aisyah ada seorang lagi Sahabat yang juga tertinggal Sahabat ini melihat loh ada seorang wanita pakai pakaian hitam Ternyata diketahui ini Aisyah Akhirnya Aisyah disuruh naik untai Sahabat ini berjalan di depan Tidak nuntun tidak Di depan agak jauh Tapi tidak terlalu jauh juga Untuk menjaga keselamatan Aisyah Ketika rombongan Nabi Salam sampai di Madinah Dengan para sahabat Didapati Aisyah tidak ada Kemana? Lagi ribut-ribut datang sahabat yang diikuti di belakangnya oleh Aisyah. Maka ini kesempatan emas bagi kaum munafikin untuk menghembuskan fitnah. Ditiupkanlah fitnah bahwa Aisyah itu telah berbuat perbuatan keji kotor dengan sahabat ini. Hembuskan fitnah seperti itu. Menyebarlah. Sampai Nabi Muhammad s.a.w. pun terpengaruh Sampai Aisyah didiamkan Bahkan tidak ditanya, tidak disapa, tidak diajak ngobrol Bahkan akhirnya Aisyah minta izin pulang ke rumah orang tuanya Sampai nangis-nangis Sementara fitnah begitu dahsyat merobak bahawa Aisyah ini telah berbuat Keji bahasa Kitanya sekarang ini Selingkuh dan seterusnya Sampai turunlah ayat darah Al-Quran Surah An-Nur Mulai dari ayat 11 sampai 19 Yang menjelaskan bersihnya Aisyah Dari tuduhan itu Nah jadi Bersihnya Aisyah Langsung diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wataala di dalam Al-Quranul Karim. Makanya pernah Ibn Abbas berkata kepada Aisyah, wa anzalallahu baraataki min faukisab isma'ah. Kata Ibnu Abbas kepada Aisyah Allah menurunkan bersihnya diri kamu dari fitnahan itu dari atas tujuh langit. Allah kan berada di atas, di atas langit. Allah menurunkan Al-Quran yang menyatakan bersihnya Aisyah dari tuduhan palsu tadi. Ini walau ibnu Abbas dikatakan bahwa angzal Allah baro ataqimin fukisab is-samawat Allah menurunkan kebersihan kamu kesucian kamu dari atas tujuh langit ini menunjukkan ibnu Abbas meyakini Allah berada di atas langit. Dan banyak lagi ucapan sahabat-sahabat lainnya yang menyatakan bahwa Allah itu berada di atas Tapi empat sahabat yang tadi dikemukakan pun cukup untuk memberikan keyakinan kepada kita Bahwa sahabat pun meyakini keberadaan Allah di atas lain Selain ayat, hadis, dan ucapan sahabat Ucapan para ulama tabi'in pun sama seperti keterangan Al-Quran, Hadis, dan para sahabat. Tentang keberadaan Allah di atas langit. Pertama, seorang tabi'in namanya Masruq. Apabila Masruq berbicara tentang Aisyah. Tentang suatu riwayat yang dia terima dari Aisyah. Masruq menyatakan Haddatatni As-Siddiqah Habibatullah Al-Mubarra'atu Min faukisab isamawat Kata Masruq Telah menceritakan Kepadaku As-Siddiqah Maksudnya Aisyah Habibatullah Kekasih Allah Al-Mubarra'atu Al-Mubar'a itu yang dianggap suci atau bersih dari tuduhan Min faukisad isamawad Yang Allah turunkan dari atas tujuh langit Ucapan Masruk ini menunjukkan Beliau meyakini keberadaan Allah di atas Kata Imam Az-Zahabi Sanad riwayat ini sahih Kedua Allah Haq. Allah Haq juga salah seorang ulama tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang sezaman dengan sahabat, tapi tidak sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah meninggal, tabi'in baru lahir. Para sahabat masih banyak yang hidup. Mereka belajar Islam dari sahabat. Kalau sahabat kan orang yang sezaman dengan Nabi, bertemu beriman dan mati dalam keadaan iman itu sahabat ada empat kriteria sahabat sezaman bertemu iman dan mati dalam keadaan iman salah satu aja di antara empat ini tidak terpenuhi bukan sahabat umpamanya bertemu sezaman tapi tidak iman Abu jahal gitu itu bukan sahabat atau bertemu sezaman iman tapi setelah Nabi meninggal dia murtad mati dalam keadaan kafir bukan juga sahabat atau sezaman iman dan mati dalam keadaan iman tapi tidak bertemu seperti Kaisar Najasi Kaisar Najasi yang tadinya agama Nasrani kerajaannya juga beragama Nasrani iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan iman tapi tidak pernah bertemu para ulama mengkategorikan Kaisar Najasi kepada kategori tabi'in ketika meninggal Kaisar Najasi Nabi sallallahu alaihi wasallam menshalatkan gaib salat gaib dan solat gaib ini dilakukan apabila orang Muslim yang mati di suatu tempat tidak ada yang mensolatkan di tempat matinya, seperti Kaisar Najasyi diurus secara nasrani oleh orang-orang nasrani, tapi dia Muslim, tidak ada yang mensolatkan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan solat gaib. Adapun kalau mayat Muslim di tempat dia meninggal sudah disolatkan di tempat tersebut maka tidak disyariatkan sholat gaib bagi orang yang jauh makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mensolatkan sahabat yang mati di medan perang di tempat yang jauh tidak perlu karena sudah disolatkan di tempat itu jadi kita juga demikian kalau ada saudara berada di kota lain jauh meninggal kita nggak perlu sholat gaib di sini karena pasti di sana sudah disolatkan. Kecuali kalau yakin belum disolatkan seperti umpamanya korban tsunami di Aceh banyak kan sampai ratusan ribu itu tidak disolatkan. Siapa yang nyolatkan? Orang yang selamat pun Jangankan kan sholat jenazah ngurus jenazah dirinya pun sudah stres sudah depresi gitu sehingga kita boleh Salat gaib di sini untuk saudara saudara kita yang meninggal di Aceh umpamai ketika itu nah itu pengertian tabiin tabiin itu orang yang sezaman dengan sahabat tidak bertemu dengan Nabi salsalam dan menerima Islam dari sahabat serta meninggal dalam keadaan iman salah satu tabiin tadi masruk sudah Kedua Allah Haq. Allah Haq ketika menafsirkan Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat ke-8 yang menyatakan mayakun min najwa thalathatin illa rabiuhum. Tidak ada Tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah lah yang keempatnya. Tiga orang berbisik-bisik, Allah mendengar. Allahlah yang keempatnya. Ketika menafsirkan ayat ini berkata Allahab huwa fukal arshi wa ilmuhu ma'hum ainamakanu. Allahnya berada di atas arsh, tapi ilmuNya selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Jadi dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka bisikan, Allah tahu. Ilmu Allah selalu sampai kepada mereka, walaupun zat Allahnya sendiri berada di atas ars. Ini omongan. Ketiga, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Rabi'ah ini gurunya Imam Malik. Laki-laki. Makanya Rabi'ah bin Bukan binti Bin Abi Abdurrahman Bukan Rabi'ah Al-Adawiyah Kalau Rabi'ah Al-Adawiyah Sufiah wanita yang zindik Sesat Tapi ini Rabi'ah Laki-laki, ahli hadis Gurunya imaman Kata Rabi'ah Ketika beliau ditanya tentang istiwa Istiwa itu artinya Tegak Kata Rabi'ah al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu maqulin wa minallahi wa ar rasulil balagh wa 'alaina Ketika Rabi'ah ditanya tentang istiwa apa makna istiwa di atas ars Istiwanya Allah di atas ars Kata Rabiah Istiwa itu tidaklah majuhul Majuhul itu tidak diketahui Tidak majuhul berarti Diketahui maknanya Istiwa itu kan maknanya tegak Batang pohon juga oleh Allah disebut Istiwa atau tegak dalam Al-Qur'an surah Al-Fat ayat 29 ayat terakhir Al-Fat itu surah ke-48. Ayat terakhir ayat ke-29. Allah berfirman tentang para sahabat. Kata Allah, "Ka zar'in akhrajasyat'ahu fa'azaruhu fastaghlalhu." Fasdawa alasuki. Para sahabat itu ibarat tanaman-tanaman. Azarin. Akhrajat ahu yang mengeluarkan tunasnya. Faazarohu lalu tumbuh. Fasdak lalu kuat. Fasdawa alasuki lalu tunas itu istiwa di atas pangkalnya, di atas akarnya. Istiwa itu artinya tegak. Pohon tegak, tiang listrik tegak, tentara pasukan baris berbaris tegak. Allah juga tegak. Tapi tegaknya Allah pasti berbeda dengan tegaknya makhluk. Jangan anakan Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk tegaknya berbeda. Tegaknya pohon berbeda dengan tegaknya tiang listrik, berbeda dengan tegaknya manusia gitu. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan Allah. Jadi istiwa itu bukanlah suatu yang majhul maknanya. Bukan sesuatu yang tidak diketahui tapi diketahui maknanya. Wal kaifu wa irumaquliy. Tapi caranya atau bagaimana istiwa-nya atau tegaknya Allah tidak bisa diketahui. Kalau tegaknya tentara kita ketahui gitu, sering lihat. Kita juga bisa tegak begitu. Tegaknya tiang listrik tahu. Tiap tiap tegaknya pohon kita tahu. Tapi tegaknya Allah bagaimana? Kita nggak tahu. Makanya dikatakan wal Wa kayfu bi rumakulin. Bagaimana tegaknya Allah tidak bisa diketahui. Wa Waminallahi risalah. Dari Allah lah asalnya risalah ini Wa ala rasulil balad Kewajiban Rasul untuk menyampaikan risalah ini Wa alainat tasdib Dan kewajiban kita adalah membenarkan Jadi wajib kita benarkan Wajib kita percayai Allah tegak Di atas aras Dan tegaknya Allah di atas aras bagian dari risalah ini karena dicantumkan dalam Al-Qur'an. Kewajiban rasul menyampaikan. Kewajiban kita mempercayai, membenarkan. Wajib percaya yakin benar Allah itu istiwa, tegak di atas 'ars. Tapi bagaimana tegaknya? Ah, ini yang kita enggak tahu. Imam Malik, nah Imam Malik, gurunya Rabi'ah, muridnya Rabi'ah tadi, kata Imam Malik, Allahu fi sama, wa ilmuhu fi kulli makanin layak luminhu shayun. Allah berada di atas langit, tapi ilmuNya berada di setiap tempat tak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah ada seorang yang bertanya kepada Imam Malik Kaifastawa? bagaimana istiwa Allah bagaimana tegaknya Allah di atas langit dijawab oleh Imam Malik wal-kaifu gairu ma'kulin wal-istiwa'u minhu gairu ma'jhulin والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإن أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرجه kata Imam Malik ketika ditanya bagaimana tegaknya Allah di atas langit beliau menjawab adapun cara tegaknya Allah tidak diketahui adapun makna tegak ini tidaklah majuhul. Tidak majuhul itu artinya diketahui ya. Dan iman kepada hal itu. Iman bahwa Allah istiwa atau tegak di atas aras wajib. Karena itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi wajib kita yakin iman. Bertanya tentang hal ini adalah bid'ah. Bertanya tentang bagaimana cara tegaknya Allah Itu beda Aku khawatir kamu ini termasuk orang yang sesat Lalu Imam Malik mengusir orang itu men Menyuruh dia agar keluar dari majelis. Itu pernyataan dan sikap Imam Malik Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Yang dikenal dengan sebutan Imam Ahmad Imam Ahlus Sunnah Beliau pernah menyatakan Allahu fawqa sawa'i sabiatin 'ala 'arsyihi ba'idun min khalqihi wa qudratuhu wa ilmuhu wa ilmuhu bikulli Ketika Imam Ahmad ditanya apakah Allah itu berada di atas langit ketujuh di atas arsnya dan terpisah dari makhluknya sedangkan kekuasaan dan ilmunya berada di setiap tempat dijawab oleh Imam Ahmad Naam huwa ala arshihi la yakhlu shayun min ilmihi benar dia berada di atas arsnya dan tak ada sesuatu pun yang luput dari ilmunya itu Imam Ahmad Ishaq bin Rahawaih pernah juga ditanya ma hadih al-ahadih tarawna anna Allah yang jirina sama id-dunya kawalana rawaha siqa annazina yar yarwuna ahkam Kata yang dzilu wa'idul arsh, kata iaqdiru ayyan dzila min ghiri ayahlu minhu al arsh. Kata, "Naham." Kata, "Firma tatakalma fi hada." Ishak bin Rohawi pernah ditanya, bagaimana dengan hadis-hadis ini? Apakah engkau meriwayatkan bahwa Allah turun ke langit dunia? Dijawab oleh Ishak Ya Hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang sikat Sikat itu terpercaya Yang juga banyak meriwayatkan masalah-masalah hukum Ditanya lagi Apakah Allah turun dan meninggalkan arus? Apakah Allah mampu turun tanpa membuat arusnya kosong? Dijawab, iya Itulah perbedaan sifat Allah dengan sifat makhluk Kalau makhluk berada di atas suatu tempat di atas Di atas kursi, umpah, atau mimbar Lalu turun ke bawah berarti kursi atau mimbarnya kosong Kalau Allah tidak Allah turun ke langit dunia tanpa membuat arasnya kosong Dari dirinya Sehingga tidak ada pertentangan antara ayat yang menyatakan Allah di atas aras dengan hadis yang menyatakan Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga akhir malam Dua-duanya dilakukan Ia istiwa di atas aras selamanya Ia turun ke langit dunia juga selamanya Kenapa dianggap selamanya Karena sepertiga akhir malam itu Akan selalu bergulir Di setiap tempat di dunia ini Sekarang di kita umpamanya jam 11 Tapi di tempat tertentu Pasti ada Tempat yang saat ini Sepertiga akhir malam Terus begitu bergulir Itu penjelasan Ishak Ibnul Arabi pakai alif lam Abu Bakar Ibnul Arabi berbeza dengan Ibnu Arabi tanpa alif lam Ibnu Arabi ini zinil oleh Imam Al Ghazali oleh Al Hakami dalam kitabnya ini dikafirkan kalau Ibnu Arabi karena Ibnu Arabi itu tidak mengakui adanya hari kebangkitan. Bukan kebangkitan nasional Kebangkitan maksudnya dihidupkannya kembali manusia di hari kiamat nanti Itu diingkari oleh Ibn Arabi Makanya kata al Ghazali al-Mu'nqid bin Abdullah Dengan berat hati saya mengkafirkan Ibn Arabi Itu Ibn Arabi Tanpa alif lam Nah di sini Ibnul Arabi ada alif lam maknanya uh, art, uh, maksudnya adalah Abu Bakar Ibnul Arabi seorang ulamaahus sunnah pernah ditanya ya Abu Abdullah ma makna qawlihi ar Rahmanu an arshistawa wahai Abu Abdullah apakah makna firman Allah bahwa Allah yang maha rahman istiwa di atas arus tegak di atas arus Beliau menjawab bahwa anak kama akbar. Maknanya adalah dia berada di atas arus sebagaimana yang dia beritakan. Ada lagi orang yang berkata leisa khalil. Inna ma'nahu istaula. Fakr uskud ma yudri kama hada. العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل استولى والله تعالى لمضاد له وهو على أرشى كما أخبرا ثم قال الاستيلاء بعد المغالبة قال النبي Ada orang yang berkata bukan begitu maknanya, tapi makna istawa adalah istaula. Kalau istiwa istawa kan tegak, makna tegak di sana istaula istaula itu menguasai. Jadi Allah istiwa di atas aras, maksudnya Allah menguasai aras. Itu kata orang itu dihardik oleh Ibn al-Arabi diam kamu apa artinya ucapan kamu karena orang Arab tidaklah berkata kepada orang lain dengan perkataan istaula ala syait seseorang menguasai sesuatu istaula kecuali sebelumnya orang itu punya saingan terhadap sesuatu itu berebut sesuatu yang menang maka dikatakan istaula ala shay. orang itu menguasai hal tersebut jadi menguasai dengan mana istaula dikatakan kalau sebelumnya orang itu bersaing dengan orang lain umpamanya ada sengketa rumah nih si A dan si B Bersengkata berebut Ke pengadilan Lalu pengadilan menyatakan si A yang menang Yang berhak Maka dikatakan si A istaula ala dari kalbaid Si A menguasai rumah itu Dikatakan istaula Karena apa? Karena sebelumnya ada saingan yang berebut Lalu dia menang Itu istaula namanya Sedangkan Allah terhadap aras tidak berebut Tidak ada saingan apa ada yang memperbutkan aras Dengan Allah? Tidak ada Dari dulu juga Allah Tidak punya saingan Jadi kalau ista'ula Itu Al-Mughalabah Mughalabah itu pihak yang menang setelah Sebelumnya bersengketa Dengan pihak lain jadi kalau upawai Allah istiwa di atas aras Istiwa diserah diartikan berkuasa dengan mana? Istahulah Berarti dianggap sebelum Allah menguasai aras itu Allah berebut dengan saingannya Lalu Allah menang Dan ini pemahaman yang super keliru Allah istiwa di atas aras begitu saja Tanpa melalui persaingan perbutan dengan pihak manapun. Karena gak ada seorang pun yang bisa menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah ucapan-ucapan para tabi'in. Yang menjelaskan keberadaan Allah ada di atas. Di atas langit. Di atas arash. Dan semua dalil tadi menunjukkan bahawa Allah itu Maha Tinggi juga dalam hal jarak. Bayangkan kita di bumi, di atas kita ada langit, dan langit ini ada tujuh tujuh lapis. Satu langit dengan langit yang lainnya jaraknya ibarat bumi ke langit. Di atas tujuh langit Di atas langit ke ketujuh ada air Di atas air ada kursi Di atas kursi ada air lagi Di atas air ada aras Aras itu Tertinggi Setelah di atas aras Tidak ada apa-apa Kecuali Allah Dari sana kita bisa membayangkan oh Kalau begitu Allah Maha Tinggi Makhluk terbesar Dan tertinggi saja aras Allah di atas aras Dan lebih besar daripada aras Ya Allahu Akbar Allah Maha Besar Terbesar dibanding apapun Termasuk dibanding makhluknya Juga tertinggi Itulah beberapa keterangan baik dari ayat ataupun hadis ataupun ucapan sahabat Ataupun ucapan para tabi'in dan ulama-ulama setelahnya Seluruhnya menyatakan Allah istiwa di atas ars Tapi, eh, ada tapi ini Sekalipun Allah berada di atas ars boleh dikatakan Allah berada di tempat terjauh dari kita kita kan di bumi, ke langit aja bagi kita amat sangat jauh apalagi langit kedua apalagi ketiga sampai ke tujuh apalagi di atas kursi apalagi di atas aras. paling tinggi paling jauh dikhawatirkan keyakinan Allah berada di atas yang paling tinggi di tempat yang paling jauh dikhawatirkan ada makhluk Yang punya persepsi yang keliru Oh kalau begitu Allah Belum tentu bisa lihat kita Karena jauh tempatnya Belum tentu Allah mendengar Bisikan kita karena Jauh tempatnya Khawatir ada Persepsi seperti itu Maka Allah sering kali dalam Al-Qur'an melanjutkan penjelasan tentang keberadaan Allah di atas Arsy dengan penjelasan bahwa Allah mengetahui apapun yang tersembunyi sekalipun jaraknya jauh dengan kita menurut pandangan kita, kalau menurut pandangan Allah dekat. Sehingga dalam surah Al-Ma'arij dikatakan Innahum yarau nahubainda wana rawuh kori mereka memandang Allah itu jauh tapi kami kata Allah memandang dekat. Nah sekalipun menurut pandangan manusia Allah amat sangat, sangat jauh tapi Allah tekankan Allah mengetahui apapun. Sebagai contoh umpamanya dalam surah Tauhah. Ayat lima sampai ayat tujuh kata Allah Al Rahmanu Al Aal Arshi Allah Istiwa di atas Arsh. Tapi di ayat yang ketujuhnya Wa intajhar bil kauli fa innahu ya lamusirro wa akfa apabila kamu menjaharkan ucapanmu maka semuanya Allah mengetahui baik yang rahasia ataupun yang tersembunyi lihat juga dalam Al-Hadid ayat yang keempat kata Allah huwa alladhi khalaqa samawati wal ardo fi sittati ayam summa stawa alal arsh ya'lamu ma'yaliju fil ardi wa ma'yakruju minha wa ma'yanzilu minas sama'a wa ma'yakruju fiha Wahai kamu, di mana kamu? Allahu bima ta'amlun basir. Tabaah Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari. Kemudian Allah istiwa di atas aras, tegak di atas aras. Ia alamumayyali jufil arti. Sekalipun Allah tegak di atas aras. Allah mengetahui Apa saja yang masuk ke dalam bumi Dan apa yang keluar dari bumi Dan apa yang turun dari langit Dan apa yang naik ke langit Allah tahu semuanya Dan Allah selalu menyertai kalian Dimanapun kalian berada Dan Allah maha melihat Apapun yang kalian lakukan Jadi Walaupun Allah istiwa di atas aras setelah menciptakan langit dan bumi Lalu Allah tegak di atas aras Allah katakan Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi Apa yang keluar dari bumi Apa yang turun dari langit Apa yang naik ke langit Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada Jadi dalam ketinggiannya Allah dekat kepada makhluk lebih dekat dibandingkan tali kekang kuda yang dikendalikannya lebih dekat daripada urat lehernya Allah pun mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka jadi Allah dekat dalam ketinggiannya dan tinggi dalam kedekatannya Adapun yang dimaksud Allah menyertai makhluk Ada dua macam Makna menyertai Pertama makna umum Makna umum dari menyertai artinya Allah selalu meliputi makhluk Baik ilmunya maupun kekuasaannya Seluruh makhluk Diketahui oleh Allah dan dikes, dikuasai oleh Allah Diungkapkan Allah menyertai seluruh makhluk. Makna menyertai di sana Allah menguasai dan mengetahui, mengawasi, melihat, mendengar seluruh makhluk. Ini makna umum. Kedua makna khusus menyertai khusus wali-walinya, kekasih-kekasih, orang takwa, orang sabar, orang berbuat kebaikan, nah, seperti orang-orang yang bali. Njiritanya nah, gini, bu Seperti Apa? Makna khusus Makna khusus Dari menyertai Adalah Menolong Menjaga Membantu Mendukung, memberi hidayah Memberi taufik Pokoknya yang baik-baik bu Menolong membantu menjaga melindungi memelihara memberikan kecukupan memberi hidayah memberi taufik itu makna menyertai secara khusus tapi itu khusus kepada orang-orang tertentu orang taqwa seperti inna maal muttaqin orang sabar inna maas sobirin Orang muhsin, inna allaha ma'al muhsinin. Allah menyertai orang takwa, orang sabar, orang muhsin. Menyertai di sana maknanya adalah memberikan pertolongan, bantuan, perlindungan, bimbingan, kecukupan, dukungan, hidayah, dan taufik. Seperti contoh dalam salah satu hadis kudsi, yang sohih riwayat Imam Al Bukhari dalam kitab sohihnya Nabi Salam bersabda e, bahwa Allah berfirman: "Faylah babdu kun tu samahu al ladiyasmaubi wa basorahu al ladiyusirubi Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan jadi pendengarannya, yang dengannya lah dia akan mendengar." Aku pun akan menjadi Matanya Yang dengan mata itulah dia melihat Aku pun akan menjadi Kedua tangannya yang dengan nyalah dia bertindak Aku pun akan menjadi kedua kakinya Yang dengan kedua kaki itulah Dia melangkah Dan seterusnya Maknanya adalah Allah dekat dan selalu menjaga Memelihara, melindungi orang itu Ini disebut Ma'iyah Atau penyertaan Allah Jadi Allah menyertai makhluk Maknanya ada dua Pertama makna umum yaitu seluruh makhluk disertai oleh Allah termasuk orang kafir, termasuk binatang, termasuk benda-benda apapun disertai oleh Allah. Makna disertai di sana adalah diketahui dan dikuasai. Adapun yang kedua makna khusus adalah menolong, menjaga, memelihara, melindungi dan yang sejenisnya dan itu khusus bagi orang-orang yang beriman, yang taqwa, yang sabar yang berbuat kebaikan nah itulah penjelasan yang cukup panjang sejak mulai pertemuan yang lalu sampai sekarang membicarakan tentang salah satu sifat Allah Allah itu Ali apa arti Ali? tinggi tinggi dalam tiga hal tinggi kekuasaannya, tinggi kedudukannya dan tinggi zatnya jadi selesai sudah penjelasan tentang sifat tinggi bagi Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sifat ke-16 yang kita jelaskan. Mungkin sampai di sini, Bu, tidak begitu berat. Karena ini katakanlah, Penjelasan ibarat makan emas sudah matang Tinggal dimakan, tinggal dikunyah, tinggal ditelan, Tidak perlu masak dulu Tapi di awal-awal Mungkin ibu-ibu terasa berat Ketika berbicara tentang apa itu Tauhid rububiah dan asma wasifat serta penjelasannya Jangankan ya bu Jangankan ibu-ibu yang sudah agak berumur Mahasiswa aja, kata Sodri ini Ponakannya Buria Tadi di jalan ngobrol Ini materi ini berat ya Baru mahasiswa itu Masih muda Belum laku Masih fresh Pikirannya belum bercabang Harus cari nafkah, harus mendidik Anak dan seterusnya Merasa berat Apalagi ibu-ibu Saya katakan kepada Sodri Jangankan untuk Orang yang baru belajar Para du'a, Para ustaz Yang sudah memiliki Basic pemahaman yang cukup Tentang Tauhid Tapi ketika Membahas Mendengar penjelasan Tauhid asmal sifat dari Para masyaih dalam dauruh-dauruh Itu berat Berat juga bu Sebab banyak penjelasan-penjelasan yang ngejelimet, yang gak bisa difahami dengan sekali mendengar ya. saya pernah beberapa kali daurah dengan para doa diantaranya ada seorang doktor di bidang tauhid asmal sifat namanya Syekh Muhammad Khalifah At Tamimi daurah membahas kitab risalah atad At muriyah susunan Syekhul Islam Ibn Taimi Kitabnya kita pegang Dan saya sendiri dan beberapa doa yang Sebelum daurah itu dilangsungkan Saya sudah baca dulu kitab itu Baca sendiri Oh ngerti, faham, faham, faham Tapi ketika itu dibahas Wah pembahasannya mendalam Dengan bahasa yang agak menjelimet Harus mikir beberapa kali untuk memahaminya Saya pikir, aduh saya mungkin lambat ini dalam memahami Lalu di tengah-tengah istirahat Saya tanya ke ustad-ustad lain Tadi saya begini, begini, begini Apa jawab ustad lain? Sama saya juga Harus harus mikir Lama, gak paham Untung direkam Lalu di kita dengar lagi rekamannya bareng-bareng uh, Baru setelah berkali-kali dengar Baru oh ini, oh ini, oh ini jadi ketika syekh itu beres ngajar di akhir pelajaran ada pertanyaan gak? Semua diam, gak ada yang bertanya. Syekhnya husnubon, wah oh, berarti sudah paham semua. Padahal apa yang akan ditanyakan pun bingung. Nah setelah istirahat dengar ulang, oh ini yang belum paham kita tanyakan besok, baru besoknya bertanya. Nah itu pengalaman kami bu. Nah, oleh karena itu kalau ibu-ibu di awal penjelasan merasa bingung tentang Tauhid Rububia Asma Sifat itu Wajar, lumrah, justru saya kaget kalau sekali diterangkan kata ibu, wah paham benar nih Kaget itu, dan setengah gak percaya Jadi gak ya, apa-apa wajar dan normal, bu Karena ini masalah Tauhid Asma Sifat yang membutuhkan uh, Penghayatan Dan konsentrasi tinggi Tapi nanti lain halnya Bu, kalau ibu sudah sampai Pembahasan kita di tengah-tengah ya Sudah Masuk kepada pembahasan Rukun Islam, rukun iman Itu entek Ibarat sudah Tersaji dalam bentuk makanan yang Matang, tinggal dimakan, dikunyah Ditelan, enak Nah kalau ini harus masak dulu, malah harus Nyari bumbunya sendiri nih jadi agak puyeng Nah, kalau ibu Mau terus ulet Insya Allah lama-lama paham. -lama Tapi kalau ibu ingin Gak ingin masak, gak ingin nyari uh, Bahan, bumbu Ingin tinggal masak uh, Kita Bisa sodorkan Yang matangnya Tapi bukan masalah tauhid Kalau umpamanya ibu-ibu minta Saya membahas masalah Fikih masalah tafsir, masalah syarah hadis, masalah akhlak. Nah, itu tidak akan bingung, Bu. Tidak akan merasa berat, tidak akan merasa mencelimet. Kalau tauhid ya mencelimet seperti ini. Mungkin ibu-ibu pernah ngaji tauhid yang ke ustad lain tentang asal sifat, mungkin sama juga ni celimetnya ya, Bu ya. Nah seperti ibu itu, bu. jadi kita baru sampai poin 16 dari sifat-sifat Allah yaitu Al-Ali, yaitu Allah Maha Tinggi Agar ibu-ibu tidak terlalu jenuh gitu ya, kita break dulu untuk membahas dulu pertanyaan yang sudah masuk Nanti kalau ibu sudah fresh lagi dan waktu masih tersedia, kita akan lanjutkan Nah di tengah-tengah Breaking ini ibu-ibu boleh minum Boleh Cari nafas, boleh ke WC Dan seterusnya Ya kita uh, Bahas pertanyaan yang sudah masuk Seandainya saya ingin Memelihara anak yatim, boleh tidak Oh bagus Bagus dianjurkan jika anak itu laki-laki, apakah setelah dia balik saya bukan mahrom ya? Bukan, anak ang ini mungkin anak angkat ya bu. Anak angkat tidak akan menjadi mahrom, sehingga tidak boleh membuka aurat, tidak boleh menjadi wali bagi anak angkat, dan kalau kita meninggal, kita uh, harta warisan kita tidak bisa jatuh ke anak angkat tersebut. Jika anak itu perempuan Setelah dia balik, apakah suami saya bukan mahram? Bukan Boleh tidak menjadi wali nikahnya? Tidak boleh Saya sudah punya dua anak kandung Ingin anak yatim itu tinggal bersama di rumah Ah Itu agak susah bu ya Agak susah Paling-paling e, kalau dia masih kecil gitu Masih usia e, menyusui e, Boleh disusui oleh ibu kalau masih ada asi-nya Sehingga menjadi mahrum Atau disusuinya oleh adik kita Atau kakak kita yang punya asi Disusui insya Allah nanti bisa menjadi Mahrom karena Dia jadi anak Susu-susu e, adik kita Sehingga menjadi keponakan kita Dan itu mahrum Kalau jadi wali gak bisa Kalau umpamanya anak itu Sudah tidak punya orang tua Hakim yang menjadi wali KUA, Wali Hakim Anak perempuan saya, usia SMP, sudah balik hendak ikut acara perpisahan sekolah di Lembang dan nginep satu malam Kami sebagai mahrumnya atau ayahnya Akan mengantar anak kami tersebut ke tempat tujuan Lalu menjemputnya kembali Adapun di tempat tersebut Anak kami akan sekamar Bersama dengan teman-teman akhwat Lainnya dan guru perempuan Bagaimana menurut Aturan syari Apakah tindakan kami sudah benar Sedangkan putri kami Menginginkan ia berangkat Bersama-sama bus rombongan Yang berisi murid-murid akhwat Dan kami dengan mobil sendiri Apakah demikian dibolehkan Eee uh... Pertama, acara perpisahan Itu acara yang tidak syari Lebih banyak mawar Lebih banyak hura-hura Lebih banyak hal-hal yang tidak bermanfaat Jangankan sendiri dibarengi oleh kita sampai akhir pulangnya juga Maka itu hal yang tidak bermanfaat apalagi kalau ditinggal walaupun ketika apa namanya e, berangkat diantar pulang dijemput gitu ya bagaimana kalau nanti ada apa-apa di sananya ini yang pertama kedua kita dulu pernah bertanya kepada masyayikh tentang anak kita wanita dipesantren kan di luar kota selama di luar kotanya kan enggak ada mahram tapi berangkatnya kita antar nanti kalau pulang kita jemput. Tapi selama di sananya tidak ada mahram. Apa jabatan syekh ini tidak boleh. Tetap dia dianggap safar sendiri tanpa mahram selama di sananya. Ini tidak boleh. Nah, lalu kita menyebutkan madarat-madarat yang muncul apabila tidak demikian. Kalau umpamanya tidak dipesantarkan ke tempat yang jauh Harus sekolah di tempat dekat Tapi sekolahnya tidak benar Nah ini Syekh menjawab darurain. Kita mengambil madarat yang lebih kecil Kalau umpamanya disekolahkan di tempat dekat Tapi sekolahnya tidak benar Lebih rusak Ya boleh tapi Diminimalisir Madorot yang ditimbulkannya Seperti pas berangkat diantar Pas pulang Dijemput Nah itu madorotnya jauh lebih kecil Daripada disekolahkan Di dekat rumah Tapi rusak Itu pesantren Hukum asalnya tetap tidak boleh Menjadi boleh itu karena itu Lebih sedikit madorotnya dibanding Apabila disekolahkan di tempat yang dekat Nah kalau kasus yang ditanyakan ya ditanyakan maka itu mubah walaupun diantar sampai uh, tempat dibarengi sampai pulangnya itu tetap mubah. Maka secara syar'i secara syar'i lebih utama tidak membiarkan anak tersebut demikian atau kalau mau udah temani ibu bapaknya juga ikut kemping. Ikut nginep disana Boleh gak kita memberikan hadiah Al-Quran kepada non-muslim Dengan niat suatu hari mereka mendapat hidayah Untuk membaca dan masuk Islam Kalau dikhawatirkan Al-Quran Yang tersebut akan dihinakan Maka tidak boleh Makanya pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat membawa Al-Quran ke negeri kafir, karena khawatir nanti di sana akan dihinakan. Pada peristiwa apa? Rasulullah pernah mengatakan bahwa pertanyaan atau keinginan tahuan seseorang tertentu merupakan bid'ah dan tidak boleh dilakukan atau ditanyakan. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada bid'ah. Karena semua sahabat pasti pasti pasti hanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua kaum muslimin pada zaman itu tidak ada yang ngarang-ngarang bikin-bikin aturan sendiri. Semuanya mengikuti. Makanya di zaman itu tidak ada bid'ah dan tidak ada pernah tidak pernah ada kasus Nabi menyebut bid'ah terhadap suatu amalan sahabat karena sahabat tidak pernah mengamalkan kecuali yang bersumber dari nabi sallallahu alaihi wasallam kebidahan baru muncul setelah nabi tidak ada nah baru muncul ajaran baru di zaman sahabat ditegur keras oleh sahabat di zaman tabiin juga muncul lebih banyak ditegur keras oleh tabiin oleh karena itu kalau ditanyakan pada peristiwa apa rasul pernah menyatakan bidah tidak ada Karena tidak pernah ada sahabat yang berbuat bid'ah Kebid'ahan baru muncul setelah Nabi tidak ada Nah itu pun disebut bid'ah oleh sahabat dan oleh para ulama yang memahami Quran dan Sunnah secara mendalam dan menyeluruh Mereka lah yang menyatakan itu adalah bid'ah Bagaimana mengatasi hati yang sering was-was Ngaji bu, Cari ilmu Dan ketika ngajinya jangan ngobrol biar gak was-was Karena was-was itu muncul Dari kebodohan, ketidaktahuan Dan itu akan dihilangkan dengan ilmu Sesering mungkin ngaji Sesering mungkin baca buku dengar radio roja Dan bertanya Kepada ustad Tapi bertanya jangan lewat SMS Telepon langsung Kalau SMS dijamin gak akan Dijawab ah oh, gampang Kalau umpah susah berarti Ustad itu lagi Misi acara atau lagi tidur Atau lagi nyetir yang tidak memungkinkan Gitu ya nah nanti aduk lagi apa namanya telepon lagi di akhir di lain waktu mana, <tell> eh ini <tell> nanti itu mah bu nanti tanya aja ke Buria nanti nah kenapa demikian pernah ditanya kenapa ustad sms itu nggak pernah dijawab sms pertanyaan kita jawab yang bertanya lewat sms itu bukan hanya seorang dua orang ada puluhan satu orang SMS selalu dijawab akan ber, Menyusul dengan Puluhan pertanyaan lainnya Kadang-kadang nanya dalil lagi Di dalam SMS Atau curhat saya punya masalah ini Curhatnya ada 6 SMS Gimana solusinya Oh solusinya harus, harus 20 SMS Itu satu orang Ini ada puluhan orang Setiap hari Bayangkan Oleh karena itu berkorbanlah pulsa Berkorban pulsa Cari waktu-waktu yang murah untuk ngelepon Umpamanya subuh atau pagi gitu Atau yang namanya Apa namanya operatornya Sama itu kan biasanya lebih murah gitu Nah jadi Banyak ustad-ustad uh, menerima Pertanyaan lewat SMS Tetapi tidak Tidak dijawab Kalau dijawab satu Wah akan ada puluhan yang menyusul nanti Nanti setiap hari Ustad itu bisa Habis waktunya hanya untuk SMS Suatu saat jempolnya Bisa lumpuh <laughs> Telepon aja telepon Dan jangan sungkan Untuk menelpon Kalau ternyata lagi sibuk Akan diangkat Tapi kalau tidak lagi sibuk Akan diangkat Bagaimana menjawabnya kepada orang yang mengatakan Bahwa kaum yang mempelajari Islam berdasarkan Quran dan Sunnah saja Dikatakan diam di tempat Tidak berpolitik Tidak berharoka Sedangkan belajar Al-Quran dan Sunnah memang sudah kewajiban setiap muslim Pertama Bu bilang Usad-usad yang ngajar Quran Sunnah Dari kalangan kita Salafin dulunya dulunya adalah tokoh-tokoh harokah-harokah yang sekarang bermunculan. Perintisnya dulu adalah ustaz-ustaz yang menjadi ustaz salafiyin di sini. Semuanya begitu. Itu pertama. Kedua, Bu. Kata siapa kita tidak berpolitik? Salafiyin berpolitik karena politik tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Islam sebagai agama yang universal mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek politik diatur dalam Islam. Cuma pertama, makna politik kita dengan mereka berbeda. Ibu jangan ngobrol tuh. Kedua, cara berpolitiknya antara kita dengan mereka berbeda. Adapun makna politik yang kita pahami, kita kembalikan kepada makna politik yang sebenarnya. Politik itu kan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk meraih tujuan tertentu. Itu makna asal dari politik. Faktik atau siasat itulah satu makna dengan politik. Cara yang ditempu oleh seseorang untuk meraih Tujuan tertentu, itu politik Tapi sekarang Politik di Indonesia Atau di dunia lain Maknanya sudah bergeser bu. Politik ini Semakna dengan perebutan Kekuasaan Nah kalau politiknya Bermakna demikian merebut kekuasaan Maka Kita tidak ingin Merebut kekuasaan Adapun tujuan kita punya tujuan itu adalah untuk menegakkan Islam itu. Lalu bagaimana cara untuk meraih tujuan yaitu menegakkan Islam? Kita lihat bagaimana Rasul SAW dahulu menegakkan Islam. Ternyata beliau memulai dari mendakwahkan da Tauhid. Dakwahkan Tauhid itu 13 tahun lamanya sebelum turun. Perintah lain dan larangan lain Tauhid dulu ditegakkan Setelah 13 tahun Dan tauhid tertanam Barulah aspek-aspek lainnya Diturunkan Itulah cara berpolitik Nabi SAW Dan itu pula lah Cara berpolitik kita Apakah dakwah yang kita lakukan Tidak ada dampaknya kepada Masalah politik besar bu Kita mengajarkan tauhid Mengajarkan kebaikan dan seterusnya Itu adalah Menanamkan fondasi Kuat Dalam diri setiap muslim Agar kelak mereka siap Menerima aturan-aturan Islam Sehingga tawhidnya sudah lurus Sudah fondasinya kuat Begitu hukum islam diberlakukan Mereka sudah siap Bayangkan kalau tanpa dakwah. Sekarang manusia digiring untuk berpolitik praktis Ikut berebut kekuasaan Tapi tauhidnya dibiarkan bercampur syirik Bercampur kufur Bercampur binah Akhlaknya ee, dibiarkan bejat, Tapi terjun ke dunia politik praktis Akhirnya ketika kekuasaan terbut Imannya menyimpang, Akhlaknya Bejat Akhirnya pas aturan Islam diberlakukan Mereka gak setuju, gak siap Nah oleh karena itulah Maka Cara berpolitik kita Adalah mendakwahkan tauhid, Mendakwahkan Islam, mendakwahkan akhlak Menanamkan ibadah dan seterusnya Ini cara berpolitik kita Untuk menegakkan Islam di muka Bumi ini Itulah cara berpolitik kita Makanya sya'ala'albani rahimahullah Pernah menyatakan Siasatuna liaum Tarkus siasa Cara berpolitik kita Sekarang adalah dengan cara Meninggalkan politik praktis Itu cara Berpolitik kita Karena kalau kita terjun ke dunia politik Wah otomatis Islam yang ada Dalam diri kita sudah juga sudah berkurang Kita lihat Orang-orang yang dulu Ya satu majlis dengan kita Satu jalan Di dunia dakwah dengan kita Akhirnya dia membentuk partai Partainya sekarang cukup dominan Di beberapa pilkada Di beberapa provinsi menang Gak perlu saya sebut Partainya siapa Sekarang jadi pejabat Sekarang jadi pejabat Nah Setelah jadi pejabat, masuk jadi-jadi eh, anggota legislatif umpamanya. Begitu masuk aja ke dalam itu, beberapa syariat Islam yang tadinya ada dalam dirinya sudah dilanggar. Di sana ada pengangkatan sumpah dengan Al-Quran, itu beda. Di sana ada nyanyi-nyanyi lagu-lagu nasional, itu juga sudah merupakan penyimpangan. Di sana ada umpamanya rapat-rapat yang melabrak saat-saat sholat sehingga ibu tahu di DDII ya di Jalan Keramat saya ngaji setiap hari Selasa pada duhur sampai asar di atas di atas di masjid ngaji di bawah rapat partai partai Islam ya terus mereka rapat itu dari pagi dari jam sembilan. Ketika setengah tiga menjelang asar mereka break dulu untuk salat duhur. Masing-masing kepruk-kepruk eh, sajadahnya dikepruk-kepruk lalu salat masing-masing ngebut. Nah, itu duhurnya hampir asar. Terus dilanjutkan lagi sampai hampir maghrib. Ketika kita di Bandung mengadakan sebuah tablik akbar, mengundang salah seorang Ustaz lulusan Madinah. Dari baca duhur sampai asar, pas menjelang asar turun rombongan anggota dewan. Kan waktu itu masjidnya dekat dengan anu dengan e, kantor dewan al ukuah namanya masjid balai kota sana. Turun rombongan sekira-kira hampir jam 3 solat duhur di antara rombongan itu ada lulusan Madinah dari partai tertentu yang masuk menjadi anggota legislatif tingkat 2 Jawa Barat. Ketika ketemu dengan Ustad yang dari Madinah, eh, kok antum di sini? Habis apa? Habis sholat partai ini barusan? Dari jam berapa tadi? Jam sembilan? Sekarang mau sholat duhur dulu? Sholat duhur menjelang asar. Jadi Islam yang ada pada orang itu tadinya sebelum angkat sudah ada di masjid selalu berjamaah, setelah jadi pejabat lalai salatnya. Kemudian kita lihat pejabat-pejabat mah menjelang kampanye turun ke daerah-daerah disambut oleh ibu-ibu, salaman sama ibu-ibu. Ada yang merangkul. Padahal orang itu saya tahu benar tadinya adalah orang yang amat sangat menjaga pergaulan dari wanita. Lihat Islam yang sudah ada dalam dirinya pun sedikit demi sedikit hilang, luntur. Jadi Islam yang mana yang mau ditegakkan dalam dirinya aja sudah luntur. Nah itulah godaan dari sistem politik yang ada berlaku di kita. Jadi bilang aja bu kepada orang itu bahawa mempelajari Quran Sunnah adalah bagian dari langkah politik kita untuk menyelamatkan akidah kita karena politik kita kan untuk menegakkan Islam bagaimanapun Islam akan tegak kalau fondasi akidahnya tidak kuat fondasi ilmunya tidak memadai maka tidak akan bisa Islam itu tegak wallahu a'lam Bagaimana bentuk iman kepada takdir baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari? Ah ini belum bu, nanti ya ada masaknya kita sampai pada pembahasan takdir. Mungkin pembahasan takdir akan kesusul oleh pembahasan di masjid Al Ihsan bu, karena Al Ihsan membahas rukun iman ya. Ah, kita di sini masih jauh, mungkin lebih dahulu di sana dibahasnya nanti. Bolehkah tanpa usaha maksimal? Atau kita tahu bahwa ada kelalaian dari diri kita Namun segera untuk menenangkan hati Kita katakan pasrah aja deh Kita pasrah aja deh itu Kalau maknanya adalah Pasrah menerima ketetapan Allah Setelah kita maksimal berusaha Ya, sudah maksimal berusaha Tapi hasilnya masih tetap mengecewakan Yaudah kita pasrah dengan ketahuan Allah Dalam arti menerima dan rilo Itu boleh Tapi kalau pasrah deh itu dikatakan Sebelum berusaha maksimal Tidak boleh Pasrah deh itu bukan pasrah malas. Harus berjuang dulu Harus berusaha dulu Halalkah untuk dimakan Makanan-makanan yang dikirim kepada kita Dari acara-acara Antara lain tahlilan, maulid, ulang tahun, tujuh bulan, dan lain-lain Pertama, hukum asal dari seluruh makanan halal Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan Karena tidak ada satupun dalil yang mengharamkan makanan-makanan dari acara-acara bid'ah semacam tahlilan semacam maulid nabi semacam ulang tahun maka tetaplah makanan itu dalam status halalnya tetap Adapun yang terlarang adalah makan minum di tempat orang kematian kalau kita hadir lalu dikasih makan gak boleh tapi kalau kita tidak hadir diam di rumah lalu dikirim itu tidak ada larangan dan tidak menjadikan makanan itu menjadi haram Jadi hukum asal status makanan itu halal Tapi bila Bila bunya, bila kita menerima makanan tersebut Mengakibatkan timbulnya fitnah Timbulnya kesalahpahaman Karena kita dikirim kita menerima Nanti dikira orang Kita mendukung acara itu Kita membolehkan acara itu Menjadi dalil bagi mereka Bahwa hal itu boleh Padahal tidak boleh Nah kalau dikhawatirkan timbul fitnah seperti itu Lebih baik tidak kita terima Tapi kalau tidak dikhawatirkan akan muncul Fitnah seperti itu Boleh kita terima Dan status makanan itu adalah halal jadi kita tidak menerima kiriman makanan itu bukan karena makanan itu haram Makanan itu halal Tapi kalau diterima bisa menimbulkan fitnah dan kesalahpahaman Apakah seorang istri bertanggung jawab dihadapan Allah di Yomin Akhir? Terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh suaminya yang terang-terangan Tidak tentu saja Kecuali kalau istri ikut mendukung Itu ikut dosa Tapi kalau tidak setuju dan sudah menasihati Tapi dia tetap melakukan Ya kita tidak terkena dosa Bagaimana pula jika si isri tidak pernah amar-makruf kepada suaminya Nah dia berdosa karena membiarkan kemungkarannya Tapi bukan karena perbuatan mungkar yang dilakukan suaminya Tapi dia membiarkan, itu dosa Kadar dosanya tidak sama dengan kadar dosa melakukan kemungkaran itu Jadi minimal nasihat atau mengingatkan Kalau sudah dinasihati diingatkan tetap Maka kita lepas dari dosa Seorang bayi meninggal di usia 1 tahun dan saat itu belum diakikah Karena tidak ada biaya Sekarang setelah orang tuanya Mampu apakah sebaiknya biaya tersebut Diakikah? Tidak perlu bu Kalau sudah lewat, sudah saja Adakah sombong yang Disukai oleh Allah? Tidak ada Semua sombong itu dibenci Para ulam, para wanita umumnya salat memakai mukenna dan sarung. Pertanyaan, bolehkah tidak berpakaian? Bolehkah tidak berpakaian dalam arti telanjang jika sudah memakai mukenna atau sarung? Kalau pakai mukenna atau sarung bukan telanjang lagi bu, tapi berpakaian. Artinya tidak pakai baju gitu Jadi habis mandi langsung aja pakai mukna gitu Itu bu berakibat akan uh, transparan Apalagi rata-rata mukna itu warnanya putih Itu akan transparan Jadi sebaiknya dirangkap bu ya Apakah termasuk bid'ah Jika ia menghususkan pakaian yang paling bagus untuk sholat kalau sudah memakai mukena dan saru Dikiaskan dengan jika kita Mau jalan-jalan Berpakaian yang bagus Apalagi untuk sholat Memakai pakaian yang bagus untuk sholat Diperintahkan Bu. oleh Al-Quran Surah al araf ayat 31 Menyatakan inda kulli Ambil perhiasan-perhiasan Kamu setiap kamu masuk masjid Maknanya adalah Pakailah pakaian-pakaian kamu terbagus Setiap kamu mau sholat jadi itu diperintahkan Dan itu tidak terlarang Bagaimana kita menyikapi Masalah perpecahan umat Islam Seperti yang terjadi sekarang Seperti saat ini Dalam peristiwa FPI Oh Maksudnya yang nyerang monas itu ya? Iya di satu sisi ada benarnya Di sisi lain ada salahnya bu. Benarnya adalah Mengingkari kemungkaran Jadi pertemuan yang diadakan oleh Aliansi kebangsaan ya Untuk kebebasan beragama dan ber, Berkeyakinan Konon katanya itu Sebagai gerakan Yang mendukung Keberadaan Ahmadiyah, Nah itu kemungkaran besar Wajib diingkari Sehingga mengingkari kemungkaran itu adalah suatu yang Bernilai ibadah Jadi motivasi EFI benar nah, Tapi motif yang benar, niat yang benar mengingkari kemungkaran itu Harus dengan cara yang benar Cara mereka salah Ngegebukin orang Sampai berdarah-darah Sampai puluhan orang masuk rumah sakit Kedua efek yang ditimbulkannya Berakibat dua Pertama terpojokannya Amar Ma'ruf Nahimun Kar Yang kedua terbelaknya Ahmadiyah Sehingga kasus ini Melahirkan beberapa sikap Empati dan simpati kepada Ahmadiyah kepada aliansi kebangsaan itu kepada kelompok yang sesat jadi terbelak mereka sehingga yang sekarang yang disorot bukan Ahmadiyahnya tapi tindak anarkisme FPI nah itu jadi cara yang perlu kita terapkan untuk beramal nahrod nahim munkar juga harus harus dengan cara yang ma'ruf sehingga Ibnu Taimiyah menyatakan Perintahkan manusia untuk berbuat ma'ruf dengan cara yang ma'ruf dan laranglah manusia dari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Nah ini adalah akibat dari orang yang tadi berjihad tanpa ilmu, jihadnya tinggi semangatnya tapi ilmu tidak ada akhirnya salah. Akibatnya umat Islam secara keseluruhan yang dirugikan. Apalagi. Penampilan fisik mereka kan sama dengan kita. Bergamis, ngatung, berjenggot, bersorban gitu ya. Akhirnya kita dipukul rata. Setiap yang berpenampilan begini diawahi oh, itu tuh yang yang nyerang itu yang mukulin di monas kan gitu. Kita kena getahnya. Nah, jadi sikap kita bagaimana? Sikap kita Bila memungkinkan Bila memungkinkan Memberi penjelasan ke umat Tentang pertama Sesatnya Ahmadiyah dan memang Harus-harus-harus dilarang Kedua Cara beramal ma'ruf rahim unkar Harus dengan cara yang baik Kita bisa mengemukkan itu ke umat Melalui tulisan umpah nulis di koran Nulis di majalah Atau umpah ceramah di tempat-tempat Yang strategis Maka lakukan kalau tidak memungkinkan, ya sudah minimal kita mengingkari hal itu di dalam hati kita Itulah yang harus kita lakukan Tolong beri nasihat pada anak sebagai berikut Setelah menikah, anak merasa kurang sekali dalam melakukan ibadah mahboh Yang sunah-sunah seperti salat malam, saum sunnah Anak merasa waktu 24 jam kurang untuk membagi antara pekerjaan rumah Dengan ibadah sunnah Ingin sekali anak bangun melakukan sholat malam Tapi rasa kantuk dan lelah Dalam mengurus e, Kerjaan rumah dan anak-anak Membuat anak lelap Dalam tidur meskipun alarm Sudah dinyalakan Iya e, Ibu bisa obrolkan Dengan suami bila ya Bila Kesibukan yang ibu alami dalam mengurus pekerjaan rumah tangga menimbulkan efek-efek yang katakanlah buruk berupa menurunnya kualitas dan kuantitas ibadah ibu-ibu yang ternyata rajin saum sunnah, baca Quran, baca buku, ngaji, sholat malam karena kesibukan rumah tangga semua itu ditinggalkan kedua Kurangnya perhatian ibu kepada suami Karena apa? Karena ibu, umpamanya suaminya mau berangkat Ibu-ibu sudah sibuk masak Sudah sibuk ngurus anak-anak Sudah sibuk itu ini Suami kurang terperhatikan Pas suami berangkat juga diantar pun ke halaman tidak Umpam, mah bapak pergi Yo, dari, dari dapur Si suami merasa aduh kok saya kurang diperhatikan Pas pulang suami ibu-ibu masih lagi nyuci di dapur Atau lagi masak Pas bapaknya pulang tidak disambut Pas umpamanya bapaknya ada keperluan memunyuruh ini dan itu Tidak tega karena melihat ibunya sedang sibuk Akhirnya hubungan antara istri dengan suami agak sedikit renggah Nah ini madorat bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga Coba dibicarakan Bila semua itu madoratnya lebih besar Coba bicarakan bagaimana kalau kita cari pembantu Dengan pembantu keluar uang Rp.300.000-Rp.400.000 per bulan Tapi efek positifnya luar biasa Ibu-ibu jadi punya waktu ngurus anak-anak dan ngurus suami Ibu-ibu juga punya waktu umpamanya untuk baca Quran, baca buku, ngaji, belajar dan tidak capek sehingga malamnya bisa bangun bisa tahajud. Jadi kita bisa tahajud, bisa shom Senin Kamis, bisa ibadah, bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa baca buku, ngurus anak-anak, ngurus ngurus suami hanya mengorbankan uang sebulan 300-400 ribu untuk bayar pembantu tapi dari 400 ribu itu luar biasa efeknya padahal kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga tidak bisa dibeli dengan uang jutaan sekalipun Bu. tapi dengan cara seperti itu bisa terkondisi nah mudah-mudahan suami bisa menyetujui seperti itu dan suami-suami juga melihat istrinya begitu Coba berpikir, aduh kasihan bagaimana istri saya agar bisa ibadah, agar bisa melayani suami, melayani anak-anak, ah sudah cari pembantu. Kalau cari pembantu tersebut berakibat positif, maka tidak apa-apa, cari aja pembantu. Saya pikir itu salah satu solusi ya yang bisa kita lakukan. Tolong jelaskan tentang Ubudiah Ubudiah itu ibadah Maknanya ya Tolong Apakah seluruh tayangan TV dosa besar Tergantung Kalau bersifat maksiat Seperti umpamanya Musik ya Atau sinetron-sinetron Film-film yang uh, Mendidik tidak benar Itu dosa tapi kalau umpamanya kita melihat berita-berita aktual yang perlu kita ketahui, maka itu tidak dosa. Mubah. Mubah. Tapi kalau menonton keseluruhan acara TV, umumnya lebih dari 90% ya itu termasuk maksiat. Dalam berbudu bagi wanita Dalam mengusap kepala Dua kali atau sekali, sekali Baik bagi laki-laki maupun wanita Cukup satu kali Bolehkah sholat dengan posisi duduk Karena sedang sakit Yang kalau sholatnya dengan posisi berdiri Maka salah satu gerakan sholat kita Menjadi tidak sempurna Boleh Kalau kita sakit tidak mampu berdiri Mampu tapi lemes gitu ya Berakibat bisa tambah parah Maka jangan berdiri, duduk saja Itu dibolehkan Bolehkah bersentuhan kulit dengan sama wanita Tapi dia orang kafir Tidak ada larangan Bersalaman kayak gitu dibolehkan Saya diundang pengajian Siraman untuk persiapan pernikahan Keponakan dari suami Keluarga masih belum berpemahaman salah Bila tidak ikut bisa menimbulkan keterasingan pada suami Bagaimana saya harus bersikap datang atau tidak Bila tidak bagaimana kemukakan alasan supaya suami tidak meradang Pertama kalau di dalam acara Pengajian itu tidak ada maksiat Boleh kita datang Umpamanya isinya Ustadz yang ngajarnya benar Tidak ada ikhtilat Maka boleh, bagus kita datang Tapi kalau di sana ada maksiat Maka ya kita terus terang saja kepada suami Alasannya begini, begini, begini Secara syari ini tidak boleh Bagaimana kalau kita datang bukan pada waktu acaranya Sehari sebelumnya atau setelahnya untuk menunjukkan bahwa kita juga care Peduli kepada mereka Tapi pada waktunya kita tidak bisa datang Jadi datangnya setelahnya atau sebelumnya Itu bisa aja begitu Ada seorang yang sudah Bermanhaj salaf Rajin ngaji, rajin tahajud Rajin sumsunnah Tapi akhlaknya kurang bagus Kepada tetangga kurang akrab Sementara ada orang lain yang belum ngaji Tapi akhlaknya bagus diharapkan Allah siapa yang kira-kira paling baik kedudukannya. Iya, dua-duanya ada plus minusnya. Ketika orang itu ngaji, tahajud, saum dan seterusnya, maka dia dapat pahala. Adapun akhlak yang kurang kepada tetangga atau kurang akrab, ini harus dirinci. Pertama, kalau yang dimaksud kurang akrab itu karena jarang ngobrol dengan tetangga Tidak pernah ikut ngerumpi dengan tetangga Itu bukan akhlak yang buruk kepada tetangga Tapi memang syariat melarang kita ngerumpi, ikut ngerumpi Karena tetangga-tetangga suka ngobrol yang gak karu-karuan, ngerumpi, ngegosip gitu ya Isinya infotainment semuanya Maka ibu, ibu kita tidak ikut Maka itu bukan akhlak yang baik Eh bukan akhlak yang buruk kepada tangan Tapi itulah akhlak yang sesuai dengan syariat. Tapi oleh masyarakat Dicap Tidak gaul Tidak akrab <tuh> Nah maka orang ini tidak salah <tuh> Terus umpamanya yang dimaksud Akhlaknya kurang bagus ini Harus dirinci Sebab ada kalanya kurang bagus Menurut norma sosial tapi bagus menurut syariat sebagai contoh umpamanya ya. Kalau ibu-ibu di rumah sendiri tidak ada suami, lalu ada tamu laki-laki. Menurut norma sosial, budaya di kita, masuk aja tamu laki-laki itu layani gitu ya, kalau-kalau ada penting. Tapi menurut norma Islam itu salah. Menurut norma Islam jangan suruh masuk, di luar aja tanya mau apa Maaf bapaknya gak ada nanti aja datang lagi Itu salah syariat benar Tapi menurut norma sosial di kita Itu akhlak yang buruk Nah kadang-kadang Buruk menurut masyarakat tidak buruk Tidak buruk menurut syariat Sebagai contoh Di Sunda Bu Atau juga di Jawa Kalau kita lewat di hadapan orang Yang sedang diam Di hadapan orang tua Kita harus gimana? Membungkuk kalau tidak membungkuk disebut nggak sopan kurang aja. Tapi menurut norma syariat itu adalah salah tidak boleh. Saya dulu pernah punya pengalaman, ketika saya masih di Libya. Suatu saat saya lewat di koridor antara kelas dengan kelas gitu ya. Nah, di sana ada beberapa syekh ustaz yang ajar lagi ngobrol-ngobrol di di depan pintu. Saya lewat sebagai orang Sunda, saya lewat nyebut punten sambil membungkuk, tapi puntennya bahasa Arab, ma'adirah ya syekh. Sambil membungkuk. Tiba-tiba punduk saya ditepuk keras. Eh, kada ya walanak tadi. Apa-apaan kamu ini hei Ujang, kalau kata kita gitu. Saya kaget, waduh. Kenapa sampai di tepuk dengan keras. Apakah kurang bungkuk? <laughs> Saya tanya, ada salah apa ya sih? Kata dia, خذت لغير الله أن الخضو نوع من أنواع الإباده لا يجوز شرفا إلله. Kata dia, apakah kamu khudu kepada selain Allah? khudu itu membungkuk. Karena membungkuk salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Jadi membungkuk itu secara syar'i tidak boleh, tapi menurut norma sosial itu adalah bagus. Nah, jadi orang yang ketika lewat tidak membungkuk disebut kurang ajar menurut masyarakat kita, tidak berakhlak. Tapi menurut syariat itu adalah akhlak. Ya jadi harus dirinci dulu kalau ada orang yang rajin ngaji, rajin tahajud, rajin saum, lalu akhlaknya jelek, yang nemu setakat jeleknya yang gimana? Khawatir akhlak jelek itu menurut norma masyarakat atau menurut norma syariat benar? Bagaimana cara terbaik menugur suami yang belum lancar bacaan Quran dan istri bisa ngajar tajwid? Ajar aja suami, ayo kita ngaji belajar tajwid itu aja. Dan ajarlah dengan cara yang baik Bukan cara ngajar anak Diterapkan untuk ngajar suami Nanti bisa-bisa suami dijewer ketika salah Bagaimana menjawab orang Yang mengatakan Kalau itu apa? Keluarga? Mengatakan Hah? Keluarga salah Tidak memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga Islam yang tertindas seperti Palestina, Afghanistan dan seterusnya. Kita tanya, dari mana uh, kalian tahu bahwa uh, kelompok salaf? Kelompok salaf tidak memberi bantuan. Lihat umpamanya Saudi, Kuwait, Yordania itu Ulama-ulama salafnya Menyerukan bantuan kepada Palestina, kepada Afgan Malah Beberapa bu Dengar ibu, beberapa Ustadz kita ya, Waktu perang Afgan Itu berangkat ke sana bu Ikut perang Nggak perlu saya sebut siapa orang-orangnya Ikut perang, ikut membantu Bantuannya Bukan hanya sandang pangan, tapi jiwa raga juga kesana, jadi kalau kata mereka, orang-orang salaf yang tidak membantu, kata siapa, dari mana Untung tahu cuma ada cumanya kita kalau bantu-bantu gak pernah dipublikasikan kalau mereka sedikit bantuan sosial bagi sembako aja, pasang bendera dan spanduk masuk TV satu kali ngebantunya diberitakan berkali-kali seperti jadi sering kita ngebantu berkali-kali tapi tidak pernah dipublikasikan. Karena yang kita uh, kejar dengan bantuan itu hanyalah ridho Allah. Pahala dari Allah bukan sanjungan dan komentar orang. Jadi jawab Bu kepada orang itu, "Dari mana kalian tahu? Kami ini kalau membantu enggak pernah ngomong, enggak pernah laporan sehingga kalian pun tidak tahu." Sama dengan hadis, "Kalau memberi dengan tangan kanan, usahakan tangan kiri tidak tahu Itu yang kita lakukan Kalau kalian gitu Bagi sembako sekali Pasang spanduk Pasang iklan di koran Masuk TV Bangga Nah seperti itu Jadi salah besar Kalau dikatakan kita tidak Memberikan bantuan wallahu a'lam Wallahu'alam Ya bu tadinya ini cuma break ya Tapi sekarang sudah setengah dua belas Saya yakin ibu-ibu juga sudah Boring gitu Sudah Sudah jenuh Cukup sampai di sini saja dulu, Insya Allah kita akan lanjutkan dua pekan yang akan datang. Subhana kalaulahu whibadika, sholala ilaha ilahanta, segur kawal tuh builaiqul hamdilla.